Rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram amin amin amin ya rabbal Ibu amin ibo bau bau bau Aduh, ya Allah, ya Allah Sungguh Candaan Allah itu Begitu sangat luar biasa Manusia Melukiskan Candaan-candaan Allah itu Sebagai sebuah ujian Ya, bu? Bu? padang alsa andainya kalau manusia tahu ujian itu adalah sebuah candaan yakin pasti kuat ya yakin pasti teguh tapi karena tidak faal bahwa itu adalah sebuah candaan dari Allah sehingga begitu banyak manusia yang tidak lulus ujian salah satunya siapa? Jeffrey salah satunya siapa? Jeffrey salah satunya siapa? kurang ajar so. Jeffrey, Jeffrey Ustadz ya Aduh, sombong. Baru jadi ustaz saja sudah sombong. Padahal ustaz bukan sebuah jaminan masuk dalam surga. Ustaz bukan sebuah jaminan bakal diselamatkan oleh Allah. Kalau ustaznya hanya pamer untuk umum, bukan benar-benar ustaz di hadapan Allah Subhanahu wa Nih contohnya. Ibu Kan kalau nunjuk orang mah pasti sakit hati, kak. Ya, yang namanya nunjuk orang, yakin bakal sakit hati. dan mendingan nunjuk diri sendiri. Yang paling tahu buruknya ya saya. Ketika bicara buruk tentang saya, tidak akan mengarang-arang, tidak akan memfitnah-fitnah. Tapi begitu bicara buruk orang, yakin semuanya adalah prasangka atau dugaan. Ketika itu sebuah prasangka atau dugaan Apa bedanya dengan memakan bangkai saudaramu sendiri? Itu yang disampaikan oleh Allah subhanahu Makanya dapunten hampura Ini yang bicara tidak lebih baik dari yang mendengar Yang bicara ini orang yang belum tentu selamat Yang sudah pasti selamat siapa Ibu? Siapa yang sudah pasti selamat? Mau. Oh. Oi. Ku ahul ahul. Siapa yang sudah pasti selamat? Yang sudah pasti selamat mah beliau. Siapa ma beliau? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Yang sudah pasti selama Beliau maksum Terjaga Tidak akan dibuka pintu surga Sebelum beliau yang ada di hadapan Itu Makanya Subhanallah Kita semua wajib bersyukur Kenapa? karena kita menjadi umat Nabi besar Muhammad Ini syukur yang tidak bisa dibeli Dengan apapun yang kita miliki Sekarang begini Jeffrey Jangan main asal ngomong saja Yang namanya bicara mah wajibnya ada dasar Oh iya Hukum dunia Kalau bicara wajib ada dasar. Tuh, silahkan periksa lautan yang paling dalam, bohong kalau tidak ada dasarnya. Enggak percaya? Sok mangga tenggelam. Kalau enggak muncul-muncul lagi jangan salahin saya. Dasar yang paling Saudara ada bawa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang selamat adalah apa? Simpel saja. Bu ketika ibu sedang tidur ya dipeluk suami masih suka gak dipeluk suami? ah gak sekolot. eh bener ya? bener gak sih bahasa Sundanya? bener Hah? kasar apa alus? kasar kasar menurut orang sini dan menurut orang Banten oh tidak oh ternyata kasar alus bagaimana cara orang memandang Oh ternyata kasar alus itu bagaimana kebiasaan di satu tempat Tidak bisa kita akan mengatakan itu kasar Kalau memang kebiasaannya di sana adalah seperti itu Nah ini yang paling susah Makanya perlu memaksa diri untuk apa? Belajar selalu memahami orang lain Ketika hidup kita belajar memaksa diri kita untuk selalu paham akan orang lain Insya Allah hidup bakalan harmonis tapi ketika kita yang memaksa orang lain untuk faham akan kita bohong kalau tidak pasea. Bohong kalau tidak berani temp. Nah, sekarang Abah Buti, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang selamat. Ibu, ketika seorang perempuan Ketika seorang istri Meskipun dalam keadaan dipeluk oleh suami Kemudian dari mulutnya keluar Menyebut-nyebut nama Muhammad Adakah seorang suami Yang cemburu kepada Muhammad Ada gak? Tidak ada Ya bu? Ibu lagi tidur Dipeluk sama suami tiba-tiba dari mulut keluar muhammad cemburu enggak suami muhammad ya nabi salamun Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam Ya Nabi Yeah Gak ada seorang istri menyebut nama Muhammad kemudian suaminya cemburu berarti suaminya sedang mengalami gangguan jiwa jelaskan jelas? tebipun kan ibu dah jangan coba-coba panggil nama yang lain meskipun Niko Niko saja jadi masalah bagaimana kalau tidak Niko dalam keadaan sadar Tiba-tiba ibu manggil Jevri Jevri Kurindu rindu padamu Udah ni Ku ingin Bertemu Jevri Al oh. Jevri Al oh yakin ya suaminya nggak pakai pikir panjang ngambil bantal di bengkok sampai nafasnya habis tuh bahayanya cemburu bisa menghilangkan akal seseorang cemburu buta boleh nggak cemburu buta boleh nggak cemburu boleh nggak Kalau cemburu buta Yang boleh cemburu melek Artinya cemburu berdasarkan akal sehat Dan sesuai dengan hukum syariat Amin Amin Ya Rabbah Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Amin Amin Amin Sebelumnya Jeffrey mau mengucapkan terima kasih kepada beliau, kepada abang saya. Jangan gair ya, bang. <laughs> saya, uh, Bapak Kapolres baru kita. Ya, sudah kenal belum? Halo. Sudah kenal belum? Uh, Berdiri kalau begitu, bang. <laughs> oh, ternyata belum kenalan. Gimana sih? <laughs> uh, ini Bapak Kapolres kita yang baru. Ya. Eh, jangan tepung tangan. Oh, eh, meskit. Oh, us. Uh. Oula! Oula! Oula! Oula! Oula! Oula! Oula! Oula! Oula! Oula! Oula! Oula! Oula! Sebelumnya Oula! di Oula! Saya kenal beliau sudah lama sekali. Alhamdulillah semakin dekat semakin dekat. Saya sering dapat saran nasihat juga dari beliau. Ya terus akhirnya sampai detik ini alhamdulillah. Kita doakan bukan hanya beliau tapi semua yang ada di sini senantiasa hidup dalam keberkahan dan dalam ridha dan curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. Ini pun Ngomong-ngomong, sebetulnya ngapain sih kita hidup di dunia ini? Uh, pertanyaannya sok diberat-beratin ya Tapi ternyata pertanyaan ini penting Kunden beralim ulama, kunden, ya Penting! Ini hidup mau ngapain sebetulnya? Karena begitu banyak orang yang hidup tapi bingung sama kehidupannya Dan akhirnya apa? Tidak pernah ada sesuatu yang jelas dilakukan Ya bu? bener gak apanya yang bener jangan dipikirin dulu, dipikirin dulu bahaya, kalau tiba-tiba bener, bener pikirin enggak, wah kacau nanti urusannya sekarang begini deh ada pertanyaan sederhana dan mudah-mudahan yakin ini bisa dijawab untuk apa kita dihidupkan biasanya jawabannya apa untuk ibah Betul? Yakin? Cius? Mi apa? hati-hati loh Orang yang suka ngomong cius, mi apa, mi oyeng, gak masuk surga Iya bener Orang yang suka ngomong cius, mi apa, mi oyeng, masuknya culga kan ngomongnya cagel <laughs> oke baik pertanyaan pertama sudah dijawab untuk apa kita dihidupkan untuk ibadah sekarang bagaimana kalau ujah munculkan pertanyaan kedua untuk apa kita semua diciptakan ayo gak boleh sama jawabannya <laughs> haa menjadi khalifah. Memang khalifah siapa? Ah, ini. Ini pertanyaan hampir sama, hampir mirip, tapi ternyata jawabannya tidak sama. Yang satu untuk apa kita dihidupkan? Jawabannya untuk dimatikan. Karena lawannya hidup adalah mati. Meneguknya Jeffry Al-Qur'an oh, Mana punya ayatnya surah al-Baqarah? Kaifatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Bagaimana kalian bisa lupa kepada Allah? Bagaimana kalian bisa tidak percaya kepada Allah pada al-dulu? Kalian tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah. Kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan lalu kemudian dikembalikan kepada Allah. Jelas? Jelas. Jadi ternyata kita dihidupkan hanya untuk dimatikan Nah jadi sekarang kita sebenarnya cuma nunggu mati Tapi karena Allah sayang Nunggu matinya supaya berkualitas Akhirnya sama Allah dikasih kerjaan Dikasih profesi Ada yang jadi ustad Ada yang jadi polisi Ada yang jadi pejabat Ada yang jadi pengangguran Karena ternyata sekarang pengangguran juga adalah Sebuah profesi ya kan Makanya yang sekarang kuliah Kalau bisa jangan lulus-lulus yang Bercuma terlulus cuma nambahin angka pengangguran aja Jadi kuliah aja terus jadi mahasiswa abadi selama-lamanya ya Tuh. Tapi dasar manusia Mohon maaf lahir batin Ternyata yang namanya manusia Sama anak kecil tidak ada bedanya Tuh lihat anak kecil Anak-anak ketika diberi mainan Lupa disuruh makan gak mau disuruh mandi gak mau akhirnya mainannya direbut begitu mainannya direbut nangis gak nangis marah gak sama yang ngerebut kita diberikan mainan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup seorang suami diberikan istri seorang istri diberikan suami orang tua diberikan anak anak diberikan orang tua mereka berasyik maksyuk, mereka menikmati nikmat dengan mainannya, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengambil satu cara supaya apa? agar hamba yang diciptakannya, yang dihidupkannya ingat kepada Allah. Mainannya diambil oleh Allah. Terserah bagaimana caranya Allah. Ya Bu. Kadang-kadang kan caranya Allah suka kita enggak terima. Ya. Barusan ketemu sama suami ngobrol enak Tiba-tiba ada telepon dari kantor polisi Ibu punya suami namanya Jefri Kenapa sekarang di rumah sakit Jefri ya bukan Jefri Jefri ya Pakai P di Sunda ya Jefri kenapa di rumah sakit Hah, Kenapa tabrakan Tabrakan sama apa Ojek 40 ojek nabrak Sakaratul maut enggak terima sama Allah marah dengan Allah bukan semakin dekat justru mencaci maki takdirnya Allah Subhanahu wa taala nih bahaya ada yang berasif masuk dengan apa jabatannya sehingga dia lupa dengan jabatannya dia keluar dari apa yang diamanatkannya Allah lihat wah ini enggak beres diambil paksa sama Allah dengan caranya ya Allah Tidak terima Awas, pikirannya jangan kemana-mana Mikirnya ke diri sendiri saja Tidak usah mikir kepada orang lain Seandainya kita tahu begitu banyak PR di dalam kehidupan kita, kita enggak akan sibuk nengok ke tetangga di kanan, nengok ke tetangga di kiri. Kenapa? Terlalu banyak PR yang harus kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau hidup mau selamat, jangan sibuk sama cucian orang lain, sibuk sama cucian di rumah sendiri. Tah, oh, banyak cucian yang belum dicuci. Sekarang kan begitu, Bu. Masalah banyak, tapi masih aja seneng sibuk sama masalah orang lain Iya, bener gak? Siapa orangnya? Saya Kalau ngomong saya, kira-kira tangannya menunjuk ke mana ya? Saya Oh, ke diri sendiri, bukan ke orang lain Jadi seperti itu Jadi jelas ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita hanya untuk mematikan kita. Jadi kita adalah manusia, manusia yang sudah jelas kematiannya dan sedang menunggu kematiannya. Tapi bagaimana dalam proses fiat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Sekarang pertanyaan kedua. Untuk apa manusia diciptakan? Jawabannya jelas Untuk iba Wa ma kholatul Wal insa illa lia Itu saja Maaf hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebetulnya di dalam kehidupan ini Seperti yang kita tahu Ada dua proses yang harus dipertanggungjawabkan Pertama ablum minawm urusan kita kepada Allah yang kedua ablun urusan kita kepada manusia ini dua kalau tidak seimbang jangan Arab akan selamat perkara kita kepada Allah cukup satu apa kata Allah innani <Susik> ana adalah Allah. Tidak ada tuhan melainkan aku, maka sembahlah siapa? Aku Allah. Itu urusan kita sama Allah. Makanya kita diminta mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kita saksikan bahwa Allah adalah Tuhan. Kita ketika ada orang yang tidak bersaksi bahwa tuhan itu tidak ada, Tuhan tetap ada dan bagi mereka yang bersaksi bahwa Tuhan itu ada, semakin akan nampak jelas bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Nah, sekarang apa tanggung jawab? Ketika kita mengatakan aku bersaksi engkau bahwa engkau adalah Tuhanku, Allah cuma minta satu, fa'budni, maka sembahlah aku. Jelas? Sekarang yang kedua. Hablum minan Urusan sama manusia. Nah, ini yang kadang-kadang bikin repot, ibu. ya Yang kadang-kadang bikin repot. Kenapa? Muncul ego dari sifat manusia satu persatu. Yang akhirnya membuat manusia tidak bisa berhubungan dengan harmonis. Makanya muncullah, diutuslah baginda yang tercinta. Nabi besar Muhammad. Diutus belia Dengan akhlak yang agung Dengan kata-kata yang bijak Dengan pikiran yang penuh Dengan baik sangka Tidak pernah mengukur orang lain Tidak pernah mencaci Menghina amalan-amalan umatnya Selalu semuanya disemangati Untuk ibadah-ibadah-ibadah kepada Allah Disemangati untuk yakin-yakin Kepada Allah Lalu diajarkannya tentang akhlak-akhlak yang baik Akhlak-akhlak luar biasa dan cerminan Rasul bukan hanya pada kata-katanya tapi pada perbuatannya yang sangat luar biasa. itu ibu Mohon maaf lahir batin. Seandainya dikumpulkan 10.000 orang yang sedang belajar meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu masjid tidak akan sesempurna beliau baginda yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu meniru sedekahnya Yang satu meniru kasih sayangnya Yang satu meniru bagaimana memandang orang dengan bijak Ketika dikumpulkan Belum tentu akan menjadi betul-betul sebagai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa bu? Yang lima Jam 5. Serius. Ibu kuat sampai jam 5. Ibu kuat sampai jam 5. Astagfirullahalazim. Bapak-bapak kuat sampai jam 5? 10 menit beres. Untung ya, laki-laki mah enggak ada yang kuat. Yang kuat tuh perempuan. Eh bener Pak, ini enggak ngomong bohong. Ini kita bicara orang dewasa ya, punten ya, bicara orang dewasa ya. Ketika suami istri bersubuh, posisi perempuan ada di mana? Punten. Ini kan ngomong jorok enggak? Enggak ngomong jorok, tergantung yang nerima. Sekarang mute tanggap tolong dijawab yang di atas tolong dijawab. Ketika suami istri ibadah, ya. Ibadah ya kan saya mau ngomong terus terangnya gak enak takut dibilang jorok ya suami istri ibadah oh, ya. di mana posisi wanita tuh di bawah artinya apa sebesar apapun suaminya dia perempuan sanggup menahan beban berat badannya ini masya Allah ya benar serius Ayo, siapa siapa yang lebih kuat? Perempuan! Betul ka, Perempuan itu paling pintar menyembunyikan kelelahan tapi laki-laki paling senang menunjukkan kelelahan Oh, laki-laki, dengerin! <laughs> eh, sayang ni, ba? Lihat laki-laki begitu pulang berja, Wajah lelah ditunjukkan. Iya ka? betel wow. tapi istri yang kita sama sekali tidak tahu seorang istri melakukan kelelahan abang lihat begitu suami datang Semangat dipancarkan Untuk apa mengurusi suami Pada agar tadi harus repot Sama anak nomor pertama Harus repot sama anak nomor kedua Harus repot sama anak yang kecil Yang suka narik-narik ini Terus repot yang keempat yang sedang nyusuh Aduh ya Allah ya Rabb Tapi begitu suami datang Lihat semua diletakkan Energi baru terpancarkan Kemudian itu diberikan kepada suami Tuh perembung perempuan makanya punten aduh, saa paling demen sama perempuan eh bener, serius ada yang gak demen sama perempuan? ada gak yang gak demen sama perempuan? hata bohong kalau demen sama perempuan maka tapi kan yang ha la yang terdi di yang santun yang so -pan. Alhamdulillah Bu, istri saya empat anaknya. Ada yang salah? Istri saya berapa? Jangan suka merubah-rubah omongan orang ya. Dengerin. Istri saya empat anaknya. Berapa istri saya? menanggarut matematikanya berapa sih sebentar saya kita tanya lagi, kadang-kadang perempuan suka realistis dia selalu pakai perasaan ujah tanya sekali lagi ya ini ujah jelasin ya, yang di atas yang di luar, istri ujah empat anaknya berapa istri ujah Ja jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah, Kalau setiap pagi kita dengar ceramahnya Isinya banyak Ambil ya Ambil isinya Luar biasa Kosa katanya Perbendaalan katanya wuh, Luar biasa Subhanallah Nah jemaah nah Ini kelucuan yang luar biasa Istri kesel sama suami gitu ya Pergi kerja di omelin Jemaah kan jadi seneng hatinya gak? Lucu gak? soreng udah begitu aja pusing-pusing amat mikirin orang ya, iya kan menerit gak? oh udah jangan dimenerin dulu deh kalau begitu datang ya datang ah Tadinya sebetulnya saya pengen naik motor ke sininya. Cuma sama abang saya enggak boleh karena abang saya sayang sama saya, takut kenapa-napa di jalan. Akhirnya naik mobil deh. <tik> Gus, sini Gus, kita ngobrol. Suka lihat wajahnya beliau enggak? Di mana? Di TV. Emang muat masuk TV? Di setrum kebetulan ada Kang Agus ke-2 hari ini. Mumpung beliau ada, jangan kita sia-siakan. Adakan mohon maaf, yang diundang cuma saya. Eh, ngikut-ngikut. <tuh>, Tuh, yang naik motor ustaz semuanya. Nanti insyaallah kita persilahkan para bikers yang ustaz atau ustaz yang bikers, yang benar gimana Gus? Ustaz yang bikers. Ustaz yang, yang, yang bikers karena Uh, profesi si Pak Gusta, bikers. Oh, opinya naik motor. Naik motor. Emang boleh ke santai motor gede? Emang kenapa boleh? Enggak. Enggak ini mah nanya aja, nanya aja. Loh, nabi dulu itu kudanya adalah kuda termahal Usta. Oh ii. Jadi kalau ustaz naik motornya yang motor sport yang murah justru saya merasa tersinggung. Tersinggungnya berarti tidak mengikuti Rasulullah. Oh gitu. kuda yang mahal. Oh. Bagus maksudnya, kalau bagus ya pasti mahal tuh. Oh, oh kalau bagus sudah pasti mahal iya. Meskipun bagus juga kadang-kadang tidak harus mahal kan, iya, iya. Tapi kan kudaror-kudaror pilihan Betul gak Pak? Betul Eh ngomong-ngomong ente belum mengucapi salam oh, iya. Atau, <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya memang sama Ustaz Jeffrey itu Sering dikatakan sebagai Dua koin Dengan dua sisi Atau ibarat mata dengan beleng <laughs> Kok oh, mata sama belek? dia Ini ngomong-ngomong mata sama belek Terus mohon maaf lahir iya, nanti ya, oh, Tuh, kerendahan hati beliau Seperti itu Tampunya selalu dijemput sendiri Gak pakai orang lain Aduh, Itu yang saya cita Mwah. Gimana set mata sama belek? Ini ngomong-ngomong soal mata sama belek Seringkali uh, Mata sama belek ini mengingatkan uh, saya pada sebuah kesombongan, Terus, oh, Maksudnya gimana itu? Artinya begini. Setiap yang berlubang dari tubuh kita ini Bohong kalau tidak akan mengeluarkan kotoran. Hmm. Mulai dari pori-pori, mulai dari ra, mulai mulai dari kepala. Kepala keluar apa? Kotoran. kori pori keluar keringat, keringat. mata keluar air, hidung. Ini Hatta keluar Cilok Cilo. Hidung keluar Korong oh, Korong Hah? Leho sorry. Ini perbendarahan baru Gak apa-apa Kuping keluar Congi He -he. Mulut keluar Kalau lagi sadar seperti ini Ludah Tapi kalau lagi tidur, Gus, bikin pulau seribu. Kecil-kecil, yeah. kecil, tapi banyak. Gitu, ya Kadang-kadang tidur, bikin pulau juga deh, Kalimantan. Gitu. Terus, Gus, sampai ke bawah, depan, belakang. Awel, awel. Keluar. Dari presiden sampai tukang sapu, makanya keluar pere. Artinya adalah apa? Mana yang mau disombongkan dalam hidung? Ternyata isi kita ada membungkus kotoran. Kapan mau sombong atau boleh sombong? Mbak, silakan mau sombong kapan? Nanti kalau matanya begitu dikorek keluar berlian, gitu ya. air zamzam, kencingnya air gitu ya. Terus begitu buang air keluar emas, Apapun yang kita makan Betul ya Walaupun berbeda-beda Apapun yang kita makan Tetapi keluarnya sama dari lobang dubur Apapun statusnya dan jabatannya Tetapi semuanya kembali yang sama Ke lobang kubur Yang satu lobang dubur Yang satu lobang kubur Jadi ingat lagu teman saya, Gus. Oh, apa itu? Dulu anak Metallica Bah. Rambutnya gondrong segini, sekarang jadi jama tabligh. Kemarin dia bikin lagu ada di YouTube tuh. Dia bilang begini, Gus. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja Makyat biasa Mati. Mati ujungnya Enak ya, ya. Kalau begini mah kontak ya Wah, Coba kalau hari-hari begini Aduh insyaallah mimatnya luar biasa Jadi intinya tidak boleh ada kesombongan saatnya. Betul Dan itu kan kalau berkaitan dengan maulid Pastilah kitalah ya berdoa Dititipin satu kedudukan oleh Allah Lalu asbab kedudukan itu menjadi sombong Pertanyaannya Apa bedanya dengan iblis Iya kan Apa bedanya dengan iblis iblis sekian ribu tahun di surga begitu Allah uji Allah ciptakan Adam Alaihissalam lalu kemudian Allah perintahkan kepada seluruh malaikatnya untuk sujud semuanya sujud cuma satu yang nggak mau sujud iblis Abah dia ugam dia sombong Dan dia menjadi bagian orang-orang yang ingkar Tuh, apa bedanya dengan Iblis Iya, betul Nah, mungkin sekedar ini, Ustadz Kan katanya kadang-kadang uji, uji. Uji. Uji. uji aja Mengikuti Rasul itu kan suka ada yang bilang ya Aduh, kita mah orang biasa oh. Rasul kan Nabi Mana mungkin Kayak misalkan ada bapak-bapak nih kadang-kadang Manggil ibunya Kalau dulu mah mesra iya. Neng Manis, kalau sekarang mah beda, eh ke sini gitu <laughs> Eh, meok, hitam, waduh, ini, ini jadi ada cerita, ada cerita lagi Ini cerita bagaimana akhlak Rasul kepada istri, ya, Baya yeah. Suatu hari, Bu, Rasul pulang Assalamualaikum Enggak kayak begini suaranya, enggak, enggak Ini mah suaranya Rasul tuh suaranya berbobot Rasul tuh suaranya lembut Marahnya Rasul tuh, Masya Allah Penuh keindahan. Mana ada cuma marah penuh dengan keindahan kecuali Rasulullah sallallahu Nah, suatu hari Rasul pulang. Asalamualaikum. Kemudian istrinya keluar. Itu dibuka, ternyata apa? Istrinya sembunyi di balik pintu. Oh. Umpet istrinya. Terus Rasul masuk. Ya Humaira, seperti yang habis bilang Artinya wahai yang pipinya kemerah-merahan, aina mm. zaujati di istriku? Betindak Rasulullah. Pada baru pulang dakwah capek. Dan si begitu? Nga... Eh, budi, dia? <laughs> Wah udah kasarnya minta ampun. Tapi Rasul begitu. Begitu Rasul masuk ke dalam apa yang dilakukan istrinya istrinya pelan-pelan dari belakang Bu ciru bukan cirup oh, <laughs> apa namanya dari belakang tuh nempok oh, nempok nangkep nangkep lain nempok nemplok bahasa naon nangkep ya nangkep nih misalnya harus nih ini nih, misalnya ya misalnya Enggak, enggak, ini saya gak bilang misalnya rasul nanti ada <laughs> nanti baru <laughs> bahaya ini misalnya gitu ya Tiba -tiba. gini bu tuh. nangkep hmm. istrinya dari belakang nangkep nangkep rasul begitu ditangkep begini rasul menoleh eh, bener dipegang itu kepala istrinya kemudian dicium peningnya etu kemesraan Rasul sallallahu alaihi Wasallam Pulang dari sini, praktek. Eh, Ibu, man, serius. Ibu, nanti kalau pulang dari sini, Bapak iri suru balik badan, Pak, tolong balik badan sebentar, gitu. Tiba-tiba oh, <laughs> nangkep. Takutnya begini, sekarang kan istrinya ngaji, khawatir suaminya enggak ngaji. Oh. Jadi enggak tahu, gitu kan, ya? Yeah. Begitu suaminya, Assalamualaikum, miskin jawab, Assalamualaikum gitu kan? Langsung istrinya ngumpet gitu di pintu. Pintu dibuka kan suaminya enggak tahu cerita ini. Dia kan masuk aja. Mana istri ini dari belakang nangkap, ya? Kaget disangkain maling, dibuatin nah goblok ini bahaya. Kenapa? Karena istri ngaji, suami enggak ngaji, artinya apa? wajib dua-duanya ngaji, supaya apa? ada sinkronisasi dalam rumah tangga sehingga apa? hubungannya sesuai yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, asal yeah. kaya ya, betul, yeah. jadi gini kan dari ketua DKM ya, nah oh, saya. oh gitu saya aja eh hey. Kenapa ceramah juga jadi ajan juga Dan jadi mau ajin hmm, Kalau kalau adan honornya ditambahin <laughs> Ah jangan ngomong-ngomong honor ah. Udah ditransfer <laughs> Aduh Sekarang berarti masuk waktu azan Azan ini ya Kita azan dulu ya Setelah kumandang azan kita tuntaskan dulu ya bersama Boyan ah. Pas kebetulan ada yang datang Kita minta salah satu yang datang untuk azan punten <gülüyor> abang pun ah oh, ada yang lebih halus ada ini ini namina Buya bu beliau uh, diberikan dititipkan oleh Allah Apagus, oh ya yeah. beliau ini punya keahlian tusuk jarum kalau ada yang sakit-sakit ya boleh langsung ditusuk prestasi luar biasa dari 100 pasien 99 alhamdulillah meninggal dunia serius loh, berarti menyelesaikan penderitaan di dunia, bagus kan berarti oh iya ya, iya. bagus juga berarti ya, <guluh> mati-matiin <guluh> aja kalau begitu nah, yang ini Habib Fahri Jamalulel Bin Idrus Bin Alwi Jamalulel, bener ya, gak salah lagi kan kemarin terbalik ya, oh, ya. ini Habib yang riders kemudian ini, tolong berdiri Ustadz Taufik, ini masih dalam masa pertumbuhan nah, ini makanya susah Benar Ibu, makannya susah kalau udah makan susah berhenti. Makannya juga sedikit, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Mungkin bingung, nih kok ustaz nyela temannya? Bukan nyela, ini tarikhul rasul. tuh Tuliat rasul dicaci maki, enggak ada sedikit pun dimasukkan dalam hati, enggak pernah tersinggung. Nih kita lagi tarikhul celak mencela. Jadi begitu ya. Ah, yang di sini silakan berdiri, ustaz Mohai Acali ya. Kemudian, Muntan A'a, ini A'a Sultan ya, dari Bandung, beliau putranya... Oh, semua dikasih, oke, Toha, ya, dari Bandung. Yang ini Ustadz Fiki, perlu berdiri gak Ustadz Fiki? Oh, duduk aja, ya sudah, karena sudah masuk uh, asar, terus kemudian minta call adhan, kita persilakan sama Ustadz Taufik E, eh, jangan melihat bentuknya loh don't judge the book by the gendut awas ya yang begini justru suaranya masya Allah tu luar biasa menganggapik ajan dan asas